بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهتى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وصلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'du Bapak-bapak yang kami hormati, Bapak-bapak pinisepuh yang kami hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk berkumpul di tempat yang terbaik kata Nabi bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling baik di muka bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya Dan kita berharap bapak sekalian mudah-mudahan Kehadiran rawuhnya bapak dan ibu sekalian ke tempat ini dari awal berangkat dari rumah langkah-langkah kakinya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita duduk di majelis semenjak kita salat isya sudah dicatat oleh Allah taala kemudian kita mengikuti tadarus Quran juga sudah dicatat oleh Allah taala Kemudian kita berlanjut untuk kita sama-sama menyempatkan sebentar untuk mengingat kembali apa yang pernah diajarkan Nabi kita. Dari kita berharap mudah-mudahan sekalian duduknya kita di sini memperoleh semua keutamaan yang pernah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita keluar dari sini mudah-mudahan membawa keuntungan yang sangat banyak. karena sesungguhnya seorang mukmin semua yang kita lakukan adalah bentuk perdagangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dagangan kita adalah al-baqiyatus salihat yaitu seluruh amal-amal salih yang kita lakukan. Bapak sekalian, satu di antara yang pernah nabi sampaikan berkaitan dengan ketika kita duduk seperti ini, Nabi pernah menjumpai sekelompok sahabat yang sedang berbincang-bincang, lalu Nabi tanya, maajjalah sakum, wahai para sahabatku, apa sih yang membuat kalian terdorong duduk bincang-bincang di sini? Kata mereka, jelasnya na'zar quran tadhakkarul islam wa alaina ya rasulullah kami duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan islam dan dalam rangka membicarakan nikmat-nikmat allah -nikmat yang sudah allah berikan kepada kami lalu nabi ulang lagi dipun tambah dengan sumpah Allah kata Nabi Demi Allah Ma ajlasakum illa dzalik Apa memangnya benar kalian duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala Kata para sahabat wallahi ya Rasulullah ما اجلصنا الا ذلك دو رسول الله, kami duduk di sini semata-mata demi Allah hanya untuk itu lalu rasulullah pun kemudian mengatakan wallahi demi Allah wahai para sahabatku lam astakhlifkum tuhmatan lakum saya tidak bersumpah dalam rangka menuduh kalian yang tidak tidak walakin atani jibril akan tapi jibril baru saja datang kepadaku atani jibril anifan annahu akhbara anna allah yubahi bikum malaika bahwa baru saja jibril datang kepadaku Dia mengkhabarkan akhbarani annallaha yubaybikum malaika bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya kita tidak terkenal di kalangan manusia niku mboten terlaru rugi Tidak terlalu rugi Dan boleh jadi Ketika kita terkenal di kalangan manusia itu Bisa membahayakan Baik dunia kita maupun agama kita Orang yang dikenal oleh manusia luas Kalau dia orang kaya raya Boleh jadi justru dia bisa terancam Kekayaannya Kalau dia orang yang saleh, Yang agamanya bagus Masya Allah Terkenal di kalangan manusia Niku sakit dados fitnah Bisa menjadi pintu fitnah Yang dikenal oleh para ulama kita Dengan istilah shuhrah, Fitnah karena terkenal Maka Para pendahulu kita yang saleh Zaman dulu Itu banyak yang justru menghindari fitnah syuhrah Fitnah keterkenalan Contoh umpamanya Ada seorang namanya Yazid Al-Aswad Dia orang yang dikenal doanya mustajab Satu saat ada seorang amir Dia mengadakan sholat istisqaq Dan ternyata nggak segera turun hujan. Kemudian dia memanggil yang namanya Yazid ibnil Aswat hendaknya berdiri. Diulang-ulang berapa kali nggak berdiri. Sampai akhirnya dia berdiri dalam rangka untuk memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dengan doa yang dipanjatkan kepada Allah Taala. Maka setelah Yazid Ibn Aswad Dia berdoa Dalam waktu yang sangat singkat Hujan itu turun deras Terkenal Di kalangan manusia Apa kata Yazid Ya Allah Orang ini yaitu Amir Telah membuat aku terkenal di kalangan manusia Maka ambillah diriku Satu Jumat berikutnya Bersama sekalian Alias sepekan Allah mewafatkan mematikan Yazid bin dalam rangka dia menghirani menghindari fitnah syuhrah nomor kali contoh Uais Al Qarni Uais itu seorang tabi'in tabi'in itu generasi sak semedi sahabat nabi mengatakan khairut tabi'in Bahkan Uwais Al-Qur'in dikatakan sebaik-baik tabiin Sebaik-baik tabiin Rasulullah SAW pernah pesan kepada Umar Ya Umar Seandainya nanti kamu ketemu dengan orang namanya Uwais Dia dari Yaman, suku Koron Dia dulu punya penyakit sopak Lalu disembuhkan oleh Allah Ta'ala, disisakan Bisa kan butiran kecil Dalam rangka dia bisa mensyukuri nikmat Allah Bahwa dia dulu pernah punya penyakit Lalu Allah sembuhkan Sehingga bisa mengingat-ingat Kalau kamu ketemu dia Mintalah kepada dia Agar dia berdoa kepada Allah Memintakan ampun untukmu Mas kalian ketika Ketika Umar bin Khattab Menjabat khalifah Selalu cari-cari Setiap ada rombongan dari Yaman ada nggak diantara kalian yang namanya U alqaoni sampai akhirnya satu saat rombongan ini ada yang namanya we Alqaoni ternyatany ngapunten kalau di kalangan kita we Alqaoni sekedar orang belakangan tukang saisa, tukang bersih-besi intinya nggak ada nggak terpandang Dia nggak punya kedudukan khusus, bukan orang yang diperhitungkan dan memang di antara hamba-hamba Allah swt yang ngapunten ada orang yang mereka tingkatnya sudah sampai tingkat wali, tapi kalau dilihat dari penampilan dan dilihat dari kondisinya kata orang orang bejaci. Kata Nabi, matufun bil abwab. dia kalau mertamu kalau dia pengin dibukakan pintu bakal ditolak karena orang merasa tidak butuh dan merasa tidak ada keuntungan yang bisa didapatkan tapi kata nabi lau aksama ala allah la abarahu kalau dia sudah mulai berdoa kepada allah bersumpah atas nama allah allah akan kabulkan Allah akan ini kabulkan apa yang dia bersumpah dengannya. Sekalian, ada di antara hamba Allah yang seperti itu. Uwais al sebaik-baik tabiin. Orang yang nilai takwanya terbaik, walaupun tidak terkenal. Ada ulama-ulama di zaman tabiin, kalau ulama pasti terkenal karena memang ilmunya dibutuhkan dan kemudian diambil oleh manusia. Tapi kalau takwa niku tersembunyi di dada. Sehingga ada orang yang mereka boleh jadi bukan ulama tapi punya ketakwaan yang sangat besar dan dia sangat tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar pun kemudian cross check apa yang dikatakan Nabi Anda yang namanya Uais al dari Yaman. Suku Koron Anda punya penyakit yang demikian Lalu sembuhkan sekian, Semuanya dibenarkan Kata Umar ya Uwais, Doakan saya kepada Allah Agar Allah mengampunkan saya Setelah kejadian ini Uwes terkenal Hampir setiap pejabat Gubernur Kalau kita gubernur, bupati Pengen mereka ketemu Uwes Minta didoakan Kayak Umar minta kepada Uwes Akhirnya Uwes pun pergi tanpa tahu kemana perginya, menghilang. Menghindari fitnah syuhroh. Sekalian, apa sih Bayani pun? Ketika seorang dia terkenal, Boleh jadi ada penyakit yang akan bisa menyusup, Yaitu ujub. Atau benih-benih takabur. Yang kalau ujub ini kemudian merosok dalam hati seorang, Ini akan bisa merusak agama seorang. sekalian itu diantara contohnya tapi kalau kita tidak terkenal di kalangan malaikat, Nungapunten, ini adalah alamat keburukan kita yang berarti kita ini jarang duduk di majelis-majelis kebaikan karena setiap kita duduk di majelis kebaikan Allah akan sebut-sebut namanya itu di hadapan para malaikat. Sekalian tema kita pada malam hari ini. Seperti yang telah disampaikan Yaitu jangan undang bencana Tentunya kita semuanya tidak ingin mendapatkan bencana Tapi musibah dan bencana itu selalu kita lihat Ada tsunami, ada erupsi merapi, ada gempa bumi, ada banjir, ada longsor Kemudian dan berbagai macam Bencana-bencana belum yang berkaitan dengan kehidupan yang kita rasakan sampai ada seorang yang mengatakan ma baqiyatu fiddunya illa bala'un wa fitnatun tidak tersisa lagi dalam kehidupan dunia ini kecuali bala dan fitnah berbagai macam musibah-musibah dan fitnah-fitnah sehingga ada orang yang mereka terasa susah dalam merasa, uh, merasa susah dalam menjaga agama mereka saking banyaknya fitnah-fitnah yang ada sekalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi jelaskan kepada kita bahwa segala bencana yang muncul itu adalah dampak daripada perbuatan manusia dan sesungguhnya itu pun hanya sebagian yang ingin Allah Subhanahu wa'ala rasakan kepada kita agar kita kemudian tumbuh kesadarannya dan kembali kepada Allah taala. Tapi nyangapunten terlalu banyak ternyata orang-orang yang dungu yang tidak bisa mengkaitkan antara datangnya musibah dengan perbuatan-perbuatan manusia. Bapak sekalian, nyangapunten ketika habis musibah-musibah besar kayak erupsi Merapi, tsunami, gempa bumi yang makan korban cukup banyak rata-rata komentar para pakar itu seputar ini sudah merupakan kejadian biasa tahunan sekian tahun sekali lempengan bumi bergeser menimbulkan kemudian getaran kemudian terjadi gempa demikian pula ketika berkaitan erupsi merapi berkaitan dengan ya ini banjir-banjir yang ada Beda dengan tinjauan Umar Ibnu Khattab seorang mukmin kata Umar kalau di Madinah ini ah, terjadi gempa lagi saya gak mau tinggal bersama kalian menunjukkan bahwa di antara penduduknya pasti ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala besarkan rahmat-Nya Allah taala begitulah di antara yang Allah ingatkan pada kita bahwa sesungguhnya Berbagai macam bencana dan kejadian itu tidak lepas daripada perbuatan kita semuanya manusia. Satu di antara ayatnya Allah katakan: Kulan ahad nabi dambe. Semua musibah dan bencana yang kami timbulkan adalah dengan sebab dosa yang mereka lakukan. faminhum man arsalna alaihim hasiba sebagian mereka dan kami kirim hujan batu wa man ahadat ussayhah sebagian mereka ada yang kami kirim suara menggelegar yang bisa memekakkan telinga membuat copotnya jantung-jantung mereka wa minhum man khasabna bil sebagian mereka yang kami tenggelamkan di bumi wa minhum man akhrajna sebagian mereka ada yang kami tenggelamkan di lautan dan semua kata Allah qul lan akhathna semua itu disebabkan karena perbuatan manusia maka sekalian rahmat Allah taala Al Imam Ibnu Al Qayyim al rahimallahu taala mengajak kita sedikit melihat sejarah yang pernah ditampilkan Allah dalam Al-Qur'anul agar kita bisa mengambil ibrah bisa mengambil pelajaran tentang umat-umat terdahulu yang memang Allah inginkan ketika Allah kisahkan berbagai macam umat yang terdahulu fa tabiru ya ulil albab faktabiru yaulil albab ambillah pelajarannya weh orang yang memiliki akal kata ibnul kayim perhatikan dengan sebab apa iblis dia dirubah oleh allah yang dulunya bentuknya adalah indah dia dulu bersama para malaikat menjadi hamba allah yang taat kemudian iblis dirubah allah dengan muka yang buruk dan batinya lebih buruk lagi tidak lain karena kemaksiatan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan dengan sebab apa kedua orang tua kita Adam dan Hawa sampai kemudian terusir dari surga dipindah Allah ke bumi kehidupan yang penuh dengan kesulitan dan kesengsaraan karena sebab maksiatnya Adam kepada Allah walaupun kemudian keduanya kemudian bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan dengan sebab apa Allah Subhanahu wa Taala menghancur binasakan habis kaumnya Nabilah Nuh dengan banjir yang Allah datangkan hujan dari atas Allah mancurkan air dari bawah sehingga ketemu air atas air bawah sehingga hari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan walaupun menyapatkan diri, walaupun lari ke pucuk-pucuk gunung tidak karena sebab kedorakaan kaumnya Nuh yang Nuh telah mengawal mereka dengan dakwah 950 tahun dan mereka semakin menjadi-jadi dalam durhakanya kepada Allah taala dan memusuhi Nuh. Dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala Mendatangkan angin Yang bertiup delapan hari tujuh malam Kalau sekali, bisa bayangkan Angin puting beliung Itu kalau bertiup kira-kira setengah jam saja Itu dampaknya bisa kita lihat Bisa kita rasakan Bagaimana kalau bertiup 24 jam Bagaimana kalau itu delapan hari tujuh malam Maka penduduknya penduduknya dihabiskan Allah singa tinggal kayak pokok-pokok tunggul pohon semuanya ludes dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Nabiullah Saleh kaum Tsamud dengan awan yang membawa api yang mereka sangka awannya akan menurunkan hujan dan ternyata menurunkan hujan api sehingga Allah habiskan kaum Tsamud padal dulu kaum 'ad kaum samud kaum yang hebat yang bahkan mereka sesumbar man ashadtu minna kuatan apa ada sih kaum yang lebih kuat daripada kita mereka merasa kaum yang sangat hebat ternyata Allah hancurkan pula ketika mereka durhaka dan maksiat kepada Allah taala dengan sebab apa Allah Subhanahu wa tenggelamkan Firaun di lautan dan Allah tenggelamkan korun dengan segala kekayaannya di bumi semuanya dengan sebab kemaksiatan dan bab sekalian la tabdila li tidak pernah berubah sunnatullah akan seperti itu sampai hari yang Allah akan ya ini hancurkan dunia ini Bapak sekalian ini di antaranya beliau ingatkan para kita bahwa segala macam musibah Yang Allah timpakan kepada kita adalah akibat perbuatan yang kita lakukan. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali dengan sebab perbuatan kalian. Itupun kata Allah. hanya sebagian kecil yang allah timpahkan dampaknya sebagian kecil dan allah ingin kemudian itu menumbuhkan kesadaran seseorang untuk kemudian kembali kepada allah taala dar lfasadu bima kasabat telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia ini perbuatan manusia yang kemudian Allah ingin menimpakan sebagian balasan atas perbuatan mereka dengan harapan mereka kemudian mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. sekalian, seandainya Semua perbuatan manusia langsung dibalas oleh Allah. Oh, nyon ngapunten, di muka bumi enggak tersisa lagi makhluk hidup. Maka Allah katakan wa yafu an katsirin, sebagian besar perbuatan mereka masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'khidhullahu an bima kasabu, seandainya Allah mengadzab setiap perbuatan manusia mata raka ala dhariha min dabah tidak akan tersisa lagi di muka bumi ini makhluk hidup yang melata di muka bumi saking banyaknya perbuatan dosa yang menjadikan Allah murka dan kemudian adab azab setiap perbuatan itu diadzab oleh Allah nggak akan tersisa lagi sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perlu kita Bahwa hukuman Allah kepada pelaku maksiat ini kuantan kali Ada yang sifatnya syari Ada yang sifatnya kodari Yang sifatnya syari artinya hukuman-hukuman Allah Yang Allah sebutkan dalam syariat Contoh Kalau orang dia mencuri potong tangan Kalau dia bersina Kalau bersinanya masih jejaka Dia dicambuk Dicambuk berapa kali? Seratus kali Lalu diasingkan setahun Kalau dia yang bersina sudah pernah menikah Baik dia masih punya istri Atau sudah duda Maka dia dirajam Sampai mati Kalau dia membunuh orang Dia dihukum bunuh sebagai kisos Kalau dia merampok Dia bisa dihukum bunuh karena dia pengrusak. Kalau dia seorang Homo Gay Dia bisa dihukum bunuh Kemudian Kalau dia tukang sihir hukumannya dipengga lehernya dibunuh ini namanya di antara hukuman-hukuman shari dan hukuman allah yang seperti ini terbaik dan faidahnya dan hikmahnya paling tinggi ibaratnya obat niku obat yang paling manjur yang paling mujarab sekalian perzinaan merebak di mana-mana itu di antaranya karena ditinggalkannya Apa yang Allah hukumkan terhadap para pezina Saatnya setiap pencuri dipotong tangan Orang akan mengambil pelajaran Mau maling Dia tuh tangani potol Kamu nanti kayak seperti dia Orang akan mikir-mikir Kalau orang berzina Dirajam Mata manusia akan melihat Kemudian dia akan mengambil pelajaran Kalau seandainya dia melakukan persinaan Dia akan mengalami seperti itu Dan yang lain-lainnya Tapi ketika Apa yang Allah SWT Telah ajarkan pada manusia yang Ditinggalkan Yang ada adalah Apa yang ditanggung oleh manusia Bersama lihat Yang kedua sifatnya Kodari Sifatnya adalah musibah-musibah Bencana-bencana Dan yang sifatnya kodari ini Meliputi dua Yang sifatnya fisik Jasad Dan yang sifatnya kolbiah Sifatnya hati Ini yang sering sekali Kemudian manusia tidak merasakan Yang tidak menyadari Dia tahunya hukuman-hukuman itu Hanya kalau sifatnya fisik Ada tsunami Ada gempa Ada Ada banjir, ada longsor Kemudian ada segala macam berkaitan bencana-bencana alam Yang menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar Di tengah-tengah manusia Ini yang sering manusia ya ini lihat sebagai bencana-bencana Tetapi ada bencana lain Yang sesungguhnya bisa lebih hebat Dan lebih dahsyat dibandingkan dengan segudang bencana-bencana yang sifatnya fisik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi-Nya juga salam telah merangkan dalam banyak ayat maupun hadis, baik yang berkaitan dengan bencana yang sifatnya fisik atau bencana yang sifatnya, yaitu hati kita. Termasuk apa yang pernah disampaikan Nabi kepada segenap para muajirin. Nabi pernah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan peringatan Nabi tentang dampak-dampak daripada perbuatan maksiat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya, Masharal Muhajirin khamsun. Wahai segenap Muhajirin ada lima perkara. Idza tulibtum bihinna wa auzu billahi an tutriquhuna. Kalau lima perkara itu menimpa kalian kalian diuji dengan lima perkara ini sungguh saya berdoa saya berlindung kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkanku dari lima perkara tersebut setunggal satu lam tat haril fi qaumin qat hatta yu'linu illa fasha fihim at taun اللاتي لم تكون مضت على الذين على التي لم تكون في اسرافهم الذين al fakhishah kekejian perzinahan dan yang semisalnya itu mulai merata di tengah-tengah masyarakat pasti Allah Subhanahu wa taala akan sebarkan di tengah-tengah mereka ataun Yaitu wabah, walauja, dan kelaparan-kelaparan yang tidak pernah menimpa generasi mereka terdahulu. Sekalian, kalau kita memperhatikan perkembangan, yaitu perzinaan, Nyungapunten berapa puluh tahun yang lalu, kira-kira dua, -kira lima, tiga puluh tahun yang lalu, kalau ada kontes-kontes. Kontes, wanita, kontes perempuan Pemilihan Miss Pemilihan wanita tercantik Itu akan dilaknat Pemimpin kita masih melaknat Para pimpinan kita masih melaknat Sekarang Nyonggapunten sudah mulai menjadi kebanggaan-kebanggaan Dan penampilan-penampilan yang dikatakan oleh Nabi Kasiat, Aryat Itu sudah mulai nampak Di tengah-tengah kehidupan di jalan-jalan Wanita-wanita yang mereka berbusana Tetapi akekatnya telanjang Ada yang sangat tipis pakaiannya Ada yang model keruaannya dimana-mana ada Ada kerua di punggung Ada kerua di dada Ada kerua di bagian yang lainnya Kemudian ada yang dibelek belek-belek di mana-mana... Belek -belek, ada yang super ketat... Sangat ketat... Ada yang sangat minim... Bahkan di mal-mal... Di jalan-jalan... Khususnya di kota-kota besar... Wanita-wanita yang berjalan yang mengapunten... Hanya dengan celana yang super pendek... Mereka berjalan di tengah-tengah manusia... Sampai nanti kata Nabi... Di akhir zaman... wa yabka sirar al khalki ketika tinggal manusia yang terjelek yataharajuna taharuj alhumur manusia berzina di jalan-jalan kata nabi kaya keledekaya keledei sehingga di jalan-jalan fi turuk kata nabi di jalan-jalan teng -jalan, telecek kata orangku orang berzina kalo sekarang nyonyang mungkin baru mukodimahnya Orang gandeng tangan, orang peluan, orang ciuman, di jalan-jalan, di pinggir jalan, sudah nggak malu lagi. Satu saat sampai pada tingkatan yang kan Nabi katakan kayak keledai dan dilakukan di tengah jalan. Di jalan-jalan. Nah -jalan. sekalian, ini adalah apa yang pernah dikatakan Nabi. Dan ini yang mulai terus berkembang di kota-kota besar. Sehingga bahkan ketika sampai pemerintah harus menutup tempat-tempat pelacuran, lokalisasi, nggak malu-malu para germonya, para mucikarinya, mereka berdemo menentang seakan-akan usaha warung halal yang akan ditutup sehingga mereka perlu berontak. Sudah saking hilangnya rasa malu dan kemudian tersebarnya kemaksiatan di mana-mana, maka Allah akan timbulkan yani al atauun wabah penyakit-penyakitnya akan banyak berkembang di masyarakat. Sekarang penyakit HIV AIDS statistiknya terus naik. Kalau orang tidak hati-hati, maka sangat gampang. dia pun tertular penyakit tersebut. Bapak sekalian, ini satu. Yang kedua kata Nabi. "Walam yang qusul wal Tidaklah masyarakat mulai curang dalam masalah timbangan dan uktakaran, Dalam masalah ukuran-ukuran, takaran-takaran, timbangan-timbangan. Dan ini sudah sangat maklum, kecurangan yang sangat dimaklumi di masyarakat Di mana-mana akan didapatkan kecurangan-kecurangan Walaupun dibuat pas, pas, pas, pas, pas, pas Sering banyak yang tidak pas Manusia lebih pintar bagaimana ngakali Dan ini masuk di dalam kalimat Wailun Celaka kata Allah Nah sekalian Saya Muhammad bin Salafi'imin Kita rangkan Wailun lil mutafifin Ini ini asalnya berkaitan dengan celaan Allah kepada orang-orang yang mereka curang dalam timbangan dan takaran. Tapi wailun lilmutaffifin ini umum kepada setiap orang yang mereka tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Taunya hanya menuntut hak. Dia penginnya haknya itu dipenuhi. Suami pengin dipenuhi haknya full. tapi berkaitan dengan kewajiban sebagai suami nggak memperhatikan rakyat pengin dipenuhi haknya full berkaitan kewajiban dia dan pemerintah maka nggak diperhatikan sebaliknya penguasa dengan rakyat istri dengan suami dan yang lain-lainnya kalau orang hanya pinter nuntut hak niki nynngapuntenmasuk dalam kalimat ayat wailon lilmutafifin celaka orang yang mereka almutafifin yang mereka pintarnya hanya nuntut haknya saja. Tidaklah satu kaum mereka curang dalam timbangan dan takaran illa ukhita bisinin kecuali Allah akan timpakan pada mereka asinin tahun-tahun paceklik. Wasiddatil maunah krisis. Wajauris sultan dan jahatnya penguasa. apabila orang mengeluhkan tentang penguasa yang jahat yang memeras kemudian kondisi yang mereka alami yang serba sulit dia kesulitan mencari penghidupan susahnya cari ini penghasilan maka ini satu di antara hukuman yang sesungguhnya Allah timpakan akibat banyaknya kecurangan yang terjadi tengah-tengah kehidupan khususnya berkaitan dengan curang di bidang ekonomi yang ketiga walam yamna'u zakata amwalihim ila muniu alkatra min alsama walolalbahaim lam yumtaru tidaklah orang-orang yang kaya mereka menahan zakat harta bendanya kecuali allah akan tahan hujan dari langit saaninya bukan karena bahaim bukan karena binatang-binatang allah tidak akan turunkan air hujan sekalian Yang diterangkan oleh Allah dan Rasulullah dalam ayat dan hadisnya, Kalau orang Allah berikan kekayaan Dan kemudian dia menahan harta zakatnya Itu hartanya nanti satu Akan dikalungkan oleh Allah melilit Ya ini akan jadi beban di leher mereka Ketika kelak menghadap Allah SWT Yang kedua Allah akan robah Hartanya itu menjadi ular bodak Yang kemudian melilit dia... Dan kemudian mematok... Gerah mereka... Yang ketiga... Allah akan jadikan hartanya itu... Lempeng yang setrika... Untuk menyetrika... Dahinya... Lambungnya... Dan punggungnya... Ini ketika... Allah sampaikan tentang hukuman orang yang mereka menahan... Zakat harta mereka... itu azab di akhirat kelak di dunia azab yang Allah timpakan dampak dari tidak membersihkan adalah ditahannya air hujan dari langit seannya bukan karena binatang Allah tidak akan turunkan air hujan yang keempat walam yang ahdallahi wa rasuli tidaklah suatu kaum mereka memutuskan perjanjian Allah dan rasulnya telah menjadi pengkhianat-pengkhianat perjanjian. Perjanjian dengan Allah yang menjadi hamba Allah yang benar, perjanjian dengan Rasulnya menjadi pengikut Rasul yang benar, menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjadi pengikut nabi yang mengikuti ajarannya. Kalau ini sudah diabaikan kata nabi sallallahu shallallahu alaihihi wasallam min ghairi Allah akan kuasakan Ini musuh dari selain mereka yang akan mengambil apa yang mereka miliki Sekalian sekarang kita semuanya mengeluhkan Tentang kondisi kaum muslimin yang dimana-mana ibaratnya menjadi hinaan Menjadi masyarakat terhina yang tidak ada harganya Yang dijajah, yang diseksa, yang diperlakukan dengan sewenang-wenang bani bangsa bangsa kufar bangsa bangsa kafir sesungguhnya kalau kita memperhatikan kondisi kita sekarang persis seperti yang pernah disampaikan nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan yushiku antada al umam kama tada al ila qasatiha hampir datang waktunya itu di zaman nabi Kalau sekarang Nyungapun Tan Telah datang waktunya Kalau di zaman kita Telah datang zamannya Telah datang waktunya Bangsa-bangsa kafir Memperebutkan kaum muslimin Seperti Orang yang mengundang teman-temannya Untuk menyantap makanan Di meja hidangan Bapak ibu sekalian bisa bayangkan Kalau yang diundang itu Orangnya Rakus, rakus, keluwen, rakus. Dia geragas. Kemudian makanan yang disediakan itu lezat. Nabi menggambarkan tentang negeri-negeri muslimin negeri yang makmur. Dan orang kafir itu orang yang dikatakan Allah, ahroson nas, bangsa yang rakus dengan dunia, sehingga bisa kita bayangkan. Bagaimana ambisinya orang-orang kafir Dalam menguasai kaum muslimin Ketika para sahabat mendengar Nabi mengatakan Telah hampir datang waktunya Bangsa-bangsa kafir Mereka memperebutkan Negeri-negeri muslimin Seperti orang mengundang teman-temannya Menyantap makan meja menjahidangan Para sahabat mereka bertanya Ya Rasulullah Apakah memangnya kita waktu itu sedikit jumlahnya nggak terbayang Di pikiran para sahabat Kaum muslimin akan menjadi Bangsa yang dihinakan oleh orang-orang kafir Karena muslimin zaman dulu Masya Allah Bangsa yang disegani oleh Orang-orang kafir Yang sampai Ketika mereka dengar Nabi dan para sahabat Akan mendatangi Satu kaum Satu bulan sebelum kedatangan kaum muslimin, mereka sudah hatinya ada rasa ketakutan. Hatinya ada rasa ketakutan. Bagaimana mereka tidak takut dengan pasukan muslimin, mbak sekalian? Khalid bin Walid, ketika telah menjadi jenderal perangnya kaum muslimin, dia ketika datang kepada musuh, apa kata Khalid? Jitu bikaumin. yuhibuna mauta kama tuhibuna alhayah way musuh aku datang dengan pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian sebagaimana kecintaan kalian kepada kehidupan bagaimana muslimin tidak ditakuti oleh bangsa kafir kalau mentalnya muslimin yang seperti itu sekalian Mereka adalah orang-orang yang orientasi kehidupannya full akhirat Mereka siap berkorban apapun Dalam rangka toli'i lalikali Beda dengan penyakit yang sekarang kita miliki Yang penyakit ini kata Nabi membuat kita ini rapuh Membuat kita ini kemudian serba tidak dihargai oleh bangsa kufar Penyakit apa itu ketika ditanyakan Wal Ya Rasulullah Hobbutun Maut kecintaan kepada dunia dan takutnya mereka kepada kematian. Mas kalian, penyakit ini kalau sudah merasuk ke hati-hati kita, kita akan menjadi manusia pengecut, manusia yang tidak lagi berani menanggung resiko. Sarwo kita ingin menghindar dari setiap resiko yang menghadang. bahkan nabi kita katakan kalau sudah orang kena penyakit ini bahkan agama pun akan dia jual untuk mendapatkan sekedar potongan-potongan dunia yabiubi potongan potongan agama akan dia jual untuk mendapatkan potongan-potongan daripada dunia dan ketika nabi Gambarkan bayanya orang kayak gini sekalian melebihi melangkungi bahayanya dua serigala lapar yang dilepas ke seekor kambing kalau ada dua serigala lapar dilepas ke seekor kambing kira-kira bagi kambing ini dua serigala lapar kira-kira bahayanya bagaimana tentu bagi dia tidak ada bayang lagi untuk hidup sangat berbahaya tapi jungan punten nabi katakan orang yang punya penyakit orang yang mereka sangat ambisius kepada harta maka ini lebih berbahaya dibandingkan dua serigala lapar dilepas seekor ambing kambing ma jaiani ursila fi ghanamin bi min khirsil mar'i alal mal wa dua serigala lapar yang dilepaskan seekor Domba atau kambing Ini tidak lebih berbahaya Dibandingkan dengan Bahayanya Orang yang rakus Ambisius dengan harta Dan gila hormat Pengen serba terdepan Tersanjung Dia terhormat Dia harus selalu megang Tampuk kepemimpinan Dan rakus kepada harta Sekalian Ini bahayanya melebihi bahaya dua serigala lapar yang dipas sesekor kambing. Karena bahaya seperti ini bahkan segalanya akan bisa dia korbankan sampai toh dalam hal ini agama. Bapak-bapak yang Rahmati Allah. Yang terakhir yang kelima kata Nabi: Walam tahkom Tidaklah para pemimpin kaum muslimin mereka tidak berhukum dengan Al-Qur'anul Karim kecuali Allah buat kekacauan, Allah buat bencana yang menimpa di antara mereka. Di antara kelompok, di antara organisasi, di antara ormas, di antara jenis yani golongan kaum muslimin yang mereka tarung ingin musisi satu dengan yang lainnya satu diantaranya adalah rendahnya semangat mereka untuk kembali kepada kitabullah sekalian ini semuanya bencana-bencana sifatnya umum yang bisa dirasakan dalam kehidupan yang dampaknya menimpa kepada fisik dan kehidupan secara umum tapi ada bencana yang perlu kita perhatikan lagi sekalian yang ini bahkan terkadang lebih dahsyat Dibandingkan sekedar bencana-bencana yang sifatnya yakni umum menimpa fisik. Yaitu bencana yang kaitannya dengan hati kita. Dan bahkan ulama kita mengatakan tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seseorang yang lebih besar dibandingkan dengan kaswatul kalbi. Hatinya mengeras. Hatinya membatu. Itu diantara adalah dampak daripada perbuatan maksiat. Yang apabila hati itu mengeras Bapak sekalian, Allah memberikan tamsil. Lau anzalna Qur'ana ala jabalin, an min Seandainya Al-Qur'an kami turunkan kepada gunung Yang gunung itu tersun dari batu-batu yang keras Dulu ketika erupsi merapi Itu ada batu Gedenya sak gerobak Itu mencolot sampai Intinya sampai Muntilan Sampai kemuntilan Batu gede Ah gunung disusun oleh batu-batu yang seperti itu diantaranya Seandainya Al-Quran itu Allah turunkan kepada Gunung Maka gunung itu akan bisa Hancur berantakan dengan sebab Ya ini Al-Quran yang Allah turunkan Min khasyatillah Karena takutnya gunung Kepada Allah SWT Tapi ternyata Minta maaf hati manusia Allah turunkan Kepadanya Al-Quran Lebih keras daripada batu Kal hijarau Aw asyaddu kaswah Dia seperti batu Atau bahkan lebih keras daripada batu Bapak-Ibu rahmati Allah Al-Imam Ibn Al-Qayyim Menyebutkan diantara beberapa dampak maksiat Berkaitan dengan hati manusia Yang benar-benar sesungguhnya Ini bencana yang lebih kita khawatirkan Menimpa diri kita sendiri Satu diantaranya Beliau katakan intiqasul kalbi Maksiat itu akan bisa berdampak Menjadikan hati kita terbalik Hati kita terbalik Yang kalau hati kita terbalik Memandang kebenaran itu sudah tidak lagi Sebagaimana hakikat kebenaran Akan terbalik-balik Yang ma'ruf menjadi mungkar Yang mungkar menjadi ma'ruf Yang tauhid dianggap syirik Yang syirik dianggap tauhid, Yang sunnah dianggap bid'ah Yang bid'ah dianggap sunnah yang batil dianggap benar yang benar dianggap batil Ini yang mengatakan nabi kita yang mulia sallam nabi katakan di antaranya idza atna bazanban nuki tadfinuktaun sauda Kalau orang itu berbuat maksiat Allah akan titikkan titik hitam di hatinya Wa intaba Kalau dia bertaubat lalu dia tinggalkan dosanya Sukhila qalbu dia kayak kaca yang dilap kotorannya kinclong lagi. Tapi wa in zadat. Kalau dia bertambah maksiat, titiknya bertambah lagi sampai menutupi hati manusia. Dan kalau hati manusia tertutup, maka Nabi bacakan ayatnya, kala balrona ala qulubi im makan yaksibun. Ketahuilah akibat dampak perbuatan maksiat yang manusia lakukan maka hati mereka tertutup dengan titik-titik hitam sampai kemudian menjadi hitam pekat kalau hati sudah seperti ini Bapak Ibu yang rahmat Allah itu akan wujudnya atau efeknya seperti yang dikatakan oleh nabi la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru Dia tidak lagi bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak lagi bisa mengingkari yang mungkar. Bahkan bisa terbalik posisinya. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap makruf. Dan tidak ada yang diikuti illa musriban min hawa. Tidak lain yang diikuti hanya sekedar hawa nafsunya mereka semata-mata. Orang-orang rahmatillahi Subhanahu taala berapa banyak orang yang mereka Hatinya terkadang sesungguhnya mengenal Hakikat kebenaran dan hakikat kebatilan Tapi hatinya sudah seperti buta Seperti buta Tidak lagi bisa melihat dengan jelas Tertutup Saat seperti orang yang mereka pernah melihat Kemudian matanya kena penyakit dan menjadi buta maka sekarang tidak bisa lagi menikmati apa yang dulu bisa dia nikmati. Pasal yang jangan termasuk dampak yang bisa kita rasakan hati kita yang mengeras. Kita dulu boleh jadi bisa merasakan nikmatnya salat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya berzikir, nikmatnya taat, rasa takut dengan perbuatan maksiat. Kita bisa tergoncang dengan maksiat Kemudian kita sangat betul-betul berharap menjadi bagian penduduk ahlu jannah Kita sangat takut menjadi ahlunar Boleh jadi kita dulu pernah merasakan seperti itu Dan boleh jadi sekarang ini ada diantara kita Yang tidak lagi bisa merasakan lezatnya salat, Lezatnya baca Quran Lezatnya berdikir Lezatnya taat dan tidak lagi hati itu bisa mengingkari perbuatan maksiat saraf kita ini kalau masih hidup Bapak sekalian dicubit sakit apalagi diiris tambah perih apalagi diceloa lebih pedih lagi itu ketika saraf kita masih hidup tapi ketika saraf kita sudah mati Apalagi sekedar hanya diciwit, digorok, dipotong-potong, diamputasi, nggak kerasa lagi. Udah mati sarafnya. Hati manusia seperti itu diantaranya. Ketika iman itu dia masih hidup sempurna, baik, tidak ternoda, bersih. Oh, Dosa kecil bisa menggoncang dia. Apalagi dosa besar Bapak ibu bisa Lihat atau bisa merenungkan Kisah seorang wanita Gomidia Yang berzina Seorang mukmin itu Bukan orang yang maksum Boleh jadi satu saat tergelincir Dalam perbuatan maksiat Tapi sekalian yang membedakan Antara orang Pemilih iman dengan tidak Seperti yang Allah katakan والذين <تصال> اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم Di antara orang mukmin mereka boleh jadi ada orang yang mereka melakukan perbuatan fakhisyah, perbuatan dosa besar atau mendolimi diri sendiri, perbuatan dosa kecil. Lalu iman dia, pengagungan dia kepada Allah, rasa takut dia kepada neraka kepada azab Allah akan mengusik hatinya lalu dia menjadikan dia kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. ada seorang wanita kaumedia berzina. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi ya Rasulullah tauhirni. Ya Rasulullah bersihkan aku ya Rasulullah. Nabi bolak-balik melengos sampai kata Nabi pulanglah sampai kamu melahirkan Antara hamil sampai melahirkan berapa lama Ikhwan? Sembilan bulan sepuluh hari. Kalau wanita ini ingin melarikan diri sangat gampang. Tapi ternyata waktu yang sembilan bulanan itu begitu anaknya lahir, bara api yang membakar dosa, bara api keimanan yang membakar dosa, oh itu nggak padam dan nggak berkurang, tetap menyala. Dia datang dengan anaknya. Ya Rasulullah aku telah lahirkan anak ini. Tahirni. Ya Rasulullah bersihkan dosaku ya Rasulullah. Nabi katakan. Kembali bawalah pulang anakmu. Sampai kamu susui. Selesai. Berapa tahun? Ikhwan? Menyusui? Dua tahunan. Dua tahun waktu yang tidak sebentar. Tapi ternyata, Masya Allah, dua tahun berlalu, bara api yang membakar dosanya wanita ini tetap menyala. Maka dia datang kepada Nabi ya Rasulullah, ini anak sudah bisa mandiri, dan dia sudah bisa makan sendiri, Tahirni, bersihkan aku ya Nabi. Baru Nabi terapkan rajam pada wanita ini, dan wanita ini tahu bagaimana dihukum rajam tapi dosanya yang membakar dia yang membuat dia rela untuk di dihukum dan rela membersihkan dirinya sekalian ini ketika imannya masih hidup mereka akan pedih mereka akan goncang mereka akan dibuat dibototul ini terusek dengan dosa yang mereka lakukan tapi sebagian orang yang ngampunten Dosanya sebesar apapun Dia malah bisa ketawa terbabak nggak ada bekas nyesalnya nggak ada Ini berkaitan dengan kondisi hati manusia Mas kalian Kalau kita Kalau kita hilang uang Semiliar Kira-kira berapa mili Tangisan Bisa nangis ngelolo Tapi ternyata Ketika kita kehilangan bahkan dunia seisinya pun nggak ada urusan, kayak nggak ada rasa apa-apa. Rokat al fajri wa fajar lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Berapa banyak diantara kita bab sekalian yang kehilangan rakaat fajar ini dan kita nggak ada rasa nyesalnya sedikit pun. Itu sesungguhnya berkaitan dengan kondisi hati kita. Termasuk diantaranya adalah Bagaimana keringnya hati kita dan kersangnya hati kita Sungguhnya merupakan bagian dampak daripada perbuatan maksiat Ada, Walaupun tidak boleh jadi Terkadang sedang tenggelam dalam nikmat dunia Ada seorang artis Dia dari bawah karir sampai di puncaknya Fannya jutaan tersanjung memuji semuanya tapi di puncak karirnya bahkan dia bunuh diri dia merasa bagaimana penderitaan hatinya keringnya hatinya tertekannya hatinya dan ini ini kerisbabkan di adalah sesungguhnya kosongnya hati mereka dari Allah Subhanahu wa taala Karena sungguhnya ketika hati mereka kosong dari keimanan Maka walaupun dia bersama dengan dunia yang melimpah Dia akan merasa kegersangan hidup Kepiluan, penderitaan, kesepian, kekeringan Dan semisalnya Terus sekalian masih sangat panjang tentunya Pembicaraan kita Tapi waktu malam kayaknya sudah kemalemen Dan bapak ibu sekalian sudah kelihatan lelah Mudah-mudahan Sedikit yang kita sampaikan sekedar sebagai renungan kita semuanya Bahwa benar-benar kita hendaknya menyadari Sangat erat antara datangnya bencana-bencana Dengan maksiat yang kita lakukan Apalagi yang berkaitan dengan hati kita Maka hendaknya lebih kita waspadai Karena ini akan berdampak kalau kita sampai Nanti kita akhir-akhir hayat Kita Itu bisa mengantarkan kepada su'ul khatimah. Dan ini tentu bahaya yang sangat besar sekali. Demikian kurang lebihnya minta maaf. Sekalian terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Dan minta maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.